Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'd. Ikhwati wa akhwati fid-din, rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir di dalam madlis Di antara madlis-madlis ilmu syur'i Dari rumah, di antara rumah-rumah rumah Allah yang mulia di masjid Pogung Raya ini Dan insyaAllah pada semakan kali ini kita akan membahas tentang Apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan terhadap non-muslim kita akan membahas mengenai apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan terhadap non-muslim Sebelumnya sedikit faedah, bahwasanya eh, Asalnya kita tidak masalah menyebut non-muslim dengan sebutan kafir Karena ini adalah istilah syar'i, istilah kafir, orang kafir ini istilah syar'i yang Allah gunakan dalam Al-Quran yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hampir dalam setiap muka mushaf dalam setiap lembaran ayat dalam lembaran Al-Quran pasti akan kita temukan kata-kata kafir Allah gunakan istilah ini maka asalnya ini istilah yang kita pakai ya jadi jangan Menganggap orang yang sering e, menyebut istilah kafir Ini ekstrem atau radikal atau yang lainnya Allah Ta'ala gunakan istilah kafir Untuk menyebut orang-orang di luar Islam Yang gunakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Al-Rahman, Al-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang Tidak Maha Radikal, tidak Allah itu Maha Hakim, Al-Hakim, Maha Hikmah, Maha Bijaksana Ya, jadi yang Allah lakukan itulah yang paling bijaksana. Kalau Allah sebut orang non Muslim sebagai sebutan kafir, tidak radikal, tidak ekstrem, sebutan kafir. Namun pada sebagi, sebagian keadaan, tentunya kita melihat maslahah mudarat. Ya, ketika kita menyebut istilah orang kafir misalnya, atau kafir, ini bisa membuat orang lari dari dakwah. Bisa membuat orang uh, semuncul muncul stigma Negatif ketika kita menyebutkannya Di suatu komunitas tertentu Di suatu masyarakat tertentu Maka kita bisa menggantinya dengan istilah gairu mu'minin gairu muslimin Non muslim Yang ini juga digunakan dalam Al-Quran Istilah ghairul mu'minin Ghairul muslimin Digunakan dalam Al-Quran Jadi intinya Tidak masalah sebetulnya menyebut kafir, orang kafir karena istilah ini istilah yang syar'i. Namun ya pada sebagian keadaan, sebagian kondisi boleh juga kita mengganti dengan istilah non-muslim yang terkadang ini lebih halus. Kemudian urgensi kita mengetahui perkara apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan terhadap non-Muslim. Ini di antara urgensinya adalah karena sekarang sudah banyak timbul kerancuan-kerancuan, sudah kebolak-balik, sudah timbul banyak persepsi-persepsi uh, negatif. Misalnya kalau kita katakan, ya bahwasanya kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya non-Muslim. Seolah-olah muncul persepsi bahwasanya orang Muslim ini sukanya menzalimi orang non-Muslim. Ya, padahal ini dua hal yang berbeda, tidak boleh mengucapkan dengan menzalimi dua hal yang berbeda, tidak saling melazimkan, tidak saling melazimkan. Kalau kita katakan orang Muslim tidak boleh ikut merayakan hari raya non-Muslim. Seolah-olah Orang muslim ini sukanya menyakiti Non muslim Padahal Ikut hari raya non muslim Dengan menyakiti non muslim ini Dua hal yang berbeda Yang juga berbeda hukumnya Jadi ini salah satu bentuk kerancuan Kerancuan-kerancuan yang ada di tengah masyarakat Kemudian kalau kita katakan Orang muslim tidak boleh walau tidak boleh loyal Kepada non muslim Maka timbul persepsi Seolah-olah Orang muslim tidak mau bermuamalah Dengan non muslim atau tidak terbolehkan Bermuamalah dengan non muslim Juga diantara kerancuan yang lain Yang ini juga sering Digungkan oleh sebagian orang Kalau kita katakan tidak boleh Seorang muslim bertasyabuh Menyerupai non muslim Berarti Kata mereka, tidak boleh kita pakai Facebook, tidak boleh kita pakai handphone, tidak boleh kita pakai internet Ini jadi rancu, jadi kebolak-balik Padahal larangan tashabuh dengan masalah menggunakan produk non-muslim ini masalah yang berbeda Masalah yang berbeda, oleh kerana itu kita perlu rinci di sini Kita perlu ketahui apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh Baik, akhwat-akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah, kita akan bahas dulu apa saja yang tidak diperbolehkan. Hal-hal yang tidak diperbolehkan kepada non-muslim. Hal-hal yang, yang tidak diperbolehkan kepada non-muslim, yang pertama adalah tidak boleh mengikuti agamanya. Tidak boleh mengikuti agamanya. Ya, termasuk Ya semua ritual-ritual keagamaannya tidak boleh kita mengikuti agama kufur, agama kekafiran, agama selain Islam. Karena Allah Subhanahu wa Taala firman, Inna Dina Inna Lail Islam. Dalam surat Al Imran ayat 19 Allah Taala firman bahwasanya sungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Al Islam, hanyalah Islam. Yang mengatakan demikian adalah That yang menciptakan semua manusia Yang menciptakan langit dan bumi ini Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan orang muslim Dan menciptakan orang muslim Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah katakan Agama yang benar hanya Islam Jadi ini khitobnya Khitobnya adalah seluruh manusia Allah berkata demikian Kepada seluruh manusia Wahai manusia Agama yang benar itu cuma Islam. Ini Allah berkata demikian bukan kepada orang Islam saja. Kemudian mungkin ada orang yang mengatakan ya al-Islam itu yang penting berserah diri kepada Allah. Kalau orang berserah diri kepada Allah, mengakui bahwasanya ada suatu entitas yang menciptakan langit dan bumi apapun namanya, ya apa apakah namanya Allah apakah namanya Tuhan Bapa apakah namanya yang lain maka ini sudah Islam ada orang katakan demikian yang penting seorang itu berserah diri mengakui bahwasanya yang menciptakan semua ini Allah apapun namanya itu namun ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yasma'u bi ahadon tidak ada yang tidak ada manusia yang mendengar tentang aku mendengar ajaranku min hadal ummah dari umat ini Yahudiyyun au nasraniyun baik dia orang Yahudi yang juga menyembah Allah atau orang Nasrani yang juga menyembah Allah Sumpah Yamut, walau muk minubilladi harus urusil tubihi. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku diutus dengannya. Illa kah Namin ahlinar kecolid ya akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Jadi kata Rasulullah, al Islam al Islam yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan yang penting berserah diri bukan. Yang penting berserah diri, yang penting mengakui adanya Allah Bukan Kalau demikian harusnya Nasrani Yahudi juga diterima masuk surga Tapi kata Rasulullah tidak demikian Tidak ada orang di diantara umat ini Yaitu umat da'wah seluruh manusia Yang mendengar ajaranku atau mendengar tentang aku Kemudian dia meninggal tanpa beriman kepada aku tanpa Tanpa beriman kepada ajaranku Illa kena min ahli nar Kecuali dia termasuk ahli neraka Jadi yang dimaksud Islam adalah Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, Bukan sekedar berserah diri Jadi itu yang pertama Dan ini jelas Bahwasannya tidak boleh kita mengikuti Agama kekufuran yang kedua. Tidak boleh kita rida dan berwala kepada non muslim. Tidak boleh kita rida dan berwala loyal kepada non muslim. Ya, akhwat akhwatillah rahiman rahimahullah secara logika, secara logika saja. Ya ketika kita meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan kita Yang menciptakan kita Yang membuat kita ini hidup Yang beri kita nafas Yang memberikan kita rezeki sehingga kita bisa hidup Yang memberikan kita nikmat-nikmat Kita bisa punya rumah Kita bisa punya handphone Kita punya, bisa punya akal Kita bisa berpikir Kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali ya. Kemudian ada orang yang menghina Allah Ada orang yang menghina Allah mengatakan Allah itu punya anak Mengatakan ada zat lain yang setara dengan Allah Ada zat lain yang berhak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya Ini menghina Allah semua Apakah kita mampu untuk ridho kepada orang tersebut Sungguh aneh sekali ya Andaikan ada orang Yang menghina orang tua kita saja Yang orang tua kita tentunya sudah merawat kita Dari kecil, jasa-jasanya tidak terhitung Yang merawat kita Memberikan kita makan, memberikan kita minum Menyekolahkan menyokolah, kita, menyayang kita Ada orang yang menghina orang tua kita Bukan kita gak sanggup untuk menahan diri Menahan marah Ya Kita gak akan malah menyayangi orang yang menghina orang tua kita tersebut, malah kita baik baikin, malah kita sayangin. Ini orang tua kita, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh tentunya derajatnya di atas orang tua kita, yang jasa jasa Allah nikmat yang diberikan pada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala jauh dibandingkan apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang Ngaku beriman kepada Allah Tapi Allah dihina Dia masih bisa rido Masih bisa wala pada orang tersebut Ini sungguh aneh Secara logika sangat-sangat aneh Oleh karena itu Sangat-sangat patutlah Kalau kesyirikan itu merupakan Kezaliman yang terbesar Inna la ladulmun azim Syirik adalah Kedoliman yang paling besar Karena apa? Karena Allah Yang sudah memberikan kita semuanya Berikan kita nyawa memberikan kita berbagai nikmat Yang tidak terhitung Yang memberikan kita hidayah Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah sunnah Tapi kita ada orang yang menghina Allah Ada orang yang merendahkan Allah Kita masih bisa riduh sama dia Masih bisa sayang sama dia Ini sangat-sangat tidak layak itu secara logika. Kemudian kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh ya, bapak tauhid. Bapak tauhid yang menjadi panutan kita dalam tauhid yang menjadi panutan Rasulullah sallallahu dalam tauhid yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Nabi Nabiullah Ibrahim alaihi Bagaimana sikap beliau terhadap non-Muslim? Kita lihat dalam surat Al Mumtahanah ayat keempat. Mari bersama-sama kita perhatikan. kita buka ayatnya surat Al Mumtahanah ayat empat. Katakan tercelakum, oswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada teladan bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim. Wallahi namaah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Izaulul kaumihim, inna bura'ahuminkum, wamilma takbuduna min dunillah. Yaitu ketika mereka, yaitu Ibrahim dan kaumnya, mengatakan kepada kaumnya, inna bura'ahuminkum, saya berlepas diri kepada kalian. Perhatikan, inna bura'ahuminkum, saya berlepas diri kepada kalian. Berlepas diri, saya enggak mau dianggap sebagai bagian dari kalian. Saya enggak mau dianggap saya cesan sama kalian, saya temenan, saya rido sama kalian, saya enggak mau dianggap demikian. Saya berlepas diri selepas-lepasnya. Umman ta'buduna min dunillah dan juga apa yang kalian sembah selain Allah. Kafar kami mengkufurkan kalian. Kalian itu kufur bagi kami. Kalian itu kafir bagi kami. Wabada bayna nan wabayno kumul adawatul bawbaw dan mulailah sejak saat ini sejak kalian berbuat syirik mulailah al adawatul bawbaw permusuhan dan kemurkaan kepada kalian permusuhan kami dan kebencian kami kepada kalian Abadan selama lamanya hatatuk minubillahi wahdah sampai kalian mau beriman pada Allah semata. Kan, di sini Allah katakan Dalam diri Nabi Ibrahim terdapat Uswatun hasanah Berarti kita suruh nyontoh Kita suruh meneladani sikap beliau ini ya, Sikap Sikap Nabi Ibrahim banyak Perilaku Nabi Ibrahim banyak Namun Allah mengkhususkan dalam sikap Beliau ini dan kemudian Allah katakan Lakatkan Fi Ibrahim uswatun hasanah Dalam diri Nabi Ibrahim terdapat Teladan yang baik maksudnya dalam Sikap yang disebutkan dalam ayat ini Yaitu Nabi Ibrahim Pertama berro'ah Berlepas diri kepada orang-orang kafir Berlepas diri Kemudian Nabi Ibrahim AS Menyatakan Adawah wal bagba Menyatakan permusuhan Dan juga kebencian Abadan selama-lamanya sampai dia Sampai mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi wajib bagi setiap Muslim, bagi setiap mu'min untuk memiliki rasa benci kepada orang-orang kafir. Wajib hukumnya untuk memiliki rasa benci. Karena di sini Allah Allah menyuruh kita untuk meneladani sikap Nabi Ibrahim yang dia membenci orang kafir. Wajib dalam hati kita walaupun itu masih sekecil apapun ada rasa benci kepada orang-orang kafir. Makanya tidak tidak tepat perkataan sebagian dai. Yang mungkin ingin sok dikatakan toleran, nasionalis atau semacamnya yang mereka mengatakan kami tidak benci kepada non muslim. Yang kami benci adalah demikian demikian demikian. Kami tidak benci kepada orang kafir. Yang kami benci adalah demikian demikian dan demikian. Ini perkataan yang keliru menyalahi akidah Islam. Setiap Muslim harus ada rasa benci kepada non-Muslim, pada orang kafir, pada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebagaimana kita sudah jelaskan, masa ada orang yang menghina Allah, ada orang yang merendahkan Allah, kita enggak benci sama dia. Itu aneh sekali. Secara logika aja enggak masuk. Ya, ini sangat aneh sekali kalau ada orang demikian. Maka wajib setiap Muslim. Untuk memiliki rasa benci kepada non muslim Namun Tidak berarti Kalau kita membenci non muslim Itu wajib untuk Melukai, menyakiti Tidak Bukan berarti kalau kita benci non muslim Berarti kita harus melukai Harus menyakiti Harus menzalimnya, tidak Namun rasa benci itu harus ada Benci karena dia telah Menyekutukan Allah Karena menghina Allah, merendahkan Allah Kemudian dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Kita perhatikan ayatnya surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah taala firman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak ada, tidak akan kalian dapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Yuwadduna man hadallaha wa rasulahu yang mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang hadallah yang menentang Allah dan Rasulnya nya walau walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, ayahnya, kakeknya au atau mereka adalah anak-anaknya, cucu-cucunya au ikhwanahum atau ashiratuhum atau saudaranya atau istri-istrinya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kalau orang yang Ngaku beriman dengan iman yang benar Sayang kepada orang kafir itu gak ada Kata Allah Kalau ada orang kok sayang Sama orang kafir sayang kepada orang Yang menyikutukan Allah subhanahu wa ta'ala Berarti ini perlu dipertanyakan keimanannya Karena Allah sendiri yang menafikan Bukan kami bukan saya yang menafikan keimanan dari orang yang berkasih sayang kepada orang kafir, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh ridha, tidak boleh kita Walak kepada orang-orang kafir. Ya, misalnya ada orang saya tidak saya tidak setuju terhadap agama-agama selain Islam. Saya tidak masuk juga, saya tidak memeluk agama itu. Namun bagi saya mereka tidak masalah Ini ridho berarti Saya Saya Islam Tapi saya Menganggap saudara-saudara yang Saudara-saudara Kata dia, saudara-saudara saya yang non muslim Ini Meyakini sesuai dengan apa Yang keyakinan dia dan itu tidak salah Ini berarti ridho Walaupun dia tidak masuk Ke agama tersebut, tapi dia ridho terhadap Agama selain Islam Ini termasuk ayat-ayat tadi Yang kita sebutkan Jadi yang kedua Tidak boleh Ridha dan wala kepada non muslim Kemudian yang ketiga Tidak boleh Membantu non muslim Untuk menghancurkan Dan merendahkan Islam Yang ketiga Tidak boleh Membantu non muslim Untuk menghancurkan atau merendahkan islam Kadang ada orang Ya dia tidak Memeluk agama selain islam Kemudian dia juga Menyatakan bahwa saya tidak ridho Kepada agama selain islam Itu agama keliru Namun ternyata Bahasa tubuhnya atau perbuatannya Atau perkataannya Senang kalau islam Direndahkan oleh non muslim Bahkan dia membantu Nah ini yang termasuk dalam apa yang diperman ke Allah subhanahuwataala dalam surat Al Maidah ayat 57. Kita perhatikan ayatnya Allah Taala firman Ya ayahnya dina amanu wahai orang, -orang yang beriman, la ta ta'huu al dinahum, la ta ta'huu al-ladina ta'huu dina kum, walai'ban. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang membuat agama kalian sebagai huzuan wa la'iban, sebagai ejek-ejekan, sebagai olok olokan dan la'iban dan main-mainan permainan. Minalladzina utul kitaba min Yang mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya sudah diberi kitab sebelum kalian wal kuffara dan juga mereka adalah orang-orang kafir aulia wa taqullaha in janganlah kalian menjadikan mereka sebagai aulia sebagai wali wali memang banyak maknanya di antara makna wali adalah teman dekat di antara makna wali adalah orang kepercayaan di antara makna wali adalah orang yang dicendrungi untuk diberikan kasih sayang. Di antara makna wali adalah pemimpin. Ya, dan ada beberapa makna lagi. Ya, maka kalau para ulama menafsirkan sebuah ayat dan antara tafsir yang ada ini tidak bertentangan, maka kita ambil semua. Ya, ulama yang menafsirkan wali sebagai teman dekat ya kita ambil. Ulama yang menafsirkan wali sebagai orang kepercayaan kita ambil juga. Ulama yang menafsirkan wali sebagai pemimpin kita ambil juga. Artinya apa? Artinya wali ini semuanya itu, ya teman dekat, ya pemimpin, ya orang kepercayaan, ya orang dicintai dan semuanya. Berarti ayat ini melarang kita untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melarang untuk menjadi orang kafir sebagai teman dekat, sebagai orang yang disayangin, sebagai orang yang kepercayaan dan seterusnya. Jadi bukan tafsir ya tafsiran ulama ini bukan seperti hompimpa alium gambreng. Ya kita pilih salah satu. Oh saya memilih yang ini aja lah. Ya. Saya milih yang oh teman dekat aja. Kalau pemimpin boleh. Ya. Oh kalau saya pilih yang ini ya. nanti di Undi, wah mana tafsiran yang yang Keluar, oh yang ini Ini bukan seperti hampir paling gambreng ya, Tafsirannya Kalau tidak ada yang bertentangan, kita ambil semua Bukan kita pilih seenak kita Kita ambil semua, kecuali kalau Ketika tafsiran tanpa lama Itu saling bertentangan Karena nanti kita lihat, mana yang lebih roji Mana yang lebih sesuai dengan dalil Intinya ayat ini melarang kita untuk Membantu Menjadikan orang kafir Yang suka ngejek-ngejek Islam Yang suka merendahkan Islam sebagai teman Karena kita Riduk berarti dengan menjadikan dia teman Kita riduk Islam direndahkan Atau bahkan ya Kalau menjadikan dia teman saja Tidak boleh apalagi malah membantu Membantu ngejek, bantuin ketawa Islam direndahkan Kita ikut ketawa Orang kafir bilang oh Orang Islam ini Ya sukanya apa namanya memuaskan syahwat saja gitu. Dia mengejek poligami ya. dan semacamnya. Orang Islam ini sukanya memuaskan syahwat saja. Kita bantu ketawa hahaha. Woah orang Islam ini jenggotnya panjang-panjang kayak kambing. Kita bantu ketawa hahaha. Ini berarti kita membantu orang non Muslim merendahkan Islam. Ya ini akibatnya sangat fatal ya bisa ya minimal seseorang yang melakukan demikian bisa terjerumus kepada kemunafikan atau bahkan bisa terjerumus kepada kekufuran. Kemudian yang keempat, hal yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan terhadap orang kafir adalah tidak boleh kita tasabbuh Bil Bila kita menyerupai Orang-orang kafir Ya tentunya InsyaAllah hadisnya masyuhur Mungkin diantara kita semuanya sudah hafal Nabi Muhammad SAW bersabda Man tashabah biqumin Fahuwa minhum ya, Barang siapa yang menyerupai Sebuah kaum, maka Ia termasuk bagian dari kaum tersebut Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud Kita tidak boleh kita tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Dan batasan tasyabbuh, batasan tasyabbuh ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah hal-hal yang ditegaskan oleh dalil bahwasanya itu perbuatan orang kafir. Hal-hal yang ditegaskan oleh dalil bahwasanya itu perbuatan orang kafir. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah Maka kita Tidak boleh melukukannya Diantaranya ya Yang pas momennya Ketika Rasulullah SAW e, Ditanya tentang alat Untuk memanggil Orang untuk sholat Para sahabat mengusulkan Beberapa alat Diantaranya trompet ketika ada sahabat yang mengusung gimana kalau kita mengajak orang sholat ke masjid pakai trompet saja rasulullah kata rasulullah saw ada min amril yahudi ini perbuatannya orang-orang yahudi perbuatan orang-orang yahudi niup trompet makanya ditegaskan oleh dalil bahwasannya niup trompet ini adalah perbuatan orang kafir perbuatan orang yahudi sehingga kita tidak boleh ikut-ikutan niup-niup trompet Apapun keperluannya gitu ya. Apapun keperluannya Apalagi kalau cuma untuk senang-senang ya. Kemudian yang kedua Jika tidak ada dalil yang Menegaskan bahwasanya ini perbuatan orang kafir Maka kalau itu Merupakan ciri khas Orang kafir Maka kita tidak boleh Menirunya Kalau sebuah Perbuatan ini merupakan perbuatan yang khas, perbuatan khas orang kafir, perbuatan yang khusus yang kalau kita meli, kalau orang awam melihat perbuatan tersebut langsung terbayang dalam benaknya wah oh, ini bukan bukan orang muslim itu patokannya. Berarti ini merupakan ciri khas orang kafir. Kalau dia melihat perbuatan tersebut wah oh, ini kayaknya bukan orang muslim seperti ini. Makanya ciri khas orang kafir tidak boleh kita mengikutinya, terlebih kita menyerupainya, melakukannya. Namun kalau perbuatan yang ini yang tidak ada dalilnya, yang awalnya awalnya memang berasal dari orang kafir, namun lama-kelamaan sudah membaur dilakukan oleh banyakkan orang bahkan sampai dilakukan oleh orang-orang muslim sehingga dalam pandangan orang awam ketika melihat perbuatan tersebut tidak lagi terpikir oh ini orang non-muslim. Tidak lagi terpikir demikian, namun ini biasa, ini orang-orang biasa-biasa melakukan demikian. Makanya tidak lagi tasjubu. Contohnya seperti misalnya dasi, ya dasi kupu-kupu dasi panjang ya gitu. Kalau orang kantoran biasanya pakai dasi. Ya, memang awalnya awal kemunculannya ini dari orang-orang kafir. Awal kemunculan adanya dasi di kemeja itu Dari orang-orang kafir. Ya orang-orang Muslim nggak ada dulu yang pakai demikian. Namun lama-kelamaan ternyata pemakaian dasi di kemeja ini sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh orang di dunia manapun, di negara manapun. Sehingga ketika orang melihat orang pakai dasi, tidak, terba tidak terbayang dalam benaknya oh ini orang non-Muslim, tidak terbayang. Namun dia akan mengangkat oh biasa ini orang pakai dasi. Maka ketika itu dasi yang pakai di kemeja itu bukan lagi tasbih maka tidak masalah para ulama membolehkan ya kemeja pakai dasi, walaupun ketika awal munculnya berasal dari orang-orang non Muslim. Demikian juga hal-hal yang kaitannya dengan muamalah. Ya kita pakai misalnya internet. Apakah kalau orang melihat seseorang pakai internet akan terbayang dalam benaknya oh ini orang non Muslim? Tidak. Walaupun internet ini yang menemukan orang-orang non Muslim yang menyediakan, yang membuat website-website, Instagram, Facebook, Google orang non Muslim. Namun apakah ketika orang memakainya itu terbayang dalam benaknya? bahwasanya yang makainya ini orang non muslim tidak, maka ini berarti hal-hal yang demikian tidak termasuk dalam hadis mantasyabah kaumin fahu minhum tidak tidak termasuk. dan pada asalnya al aslul fil muamalah al ibahah hukum asal muamalah itu mubah. nanti akan kita bahas. yang kelima yang tidak boleh dilakukan terhadap orang non muslim adalah tidak boleh menghadiri atau merayakan atau mengucapkan Ucapan selamat Terhadap perayaan Orang kafir Kita boleh menghadiri ikut, Atau ikut merayakan Atau mengucapkan selamat Terhadap perayaan Orang kafir Dalam surat Al-Furqan Ayat 72 Kita perhatikan ayatnya Dalam surat Al-Furqan Ayat 72 Allah subhanahu wa ta'ala firman Tentang ciri-ciri orang beriman yang sejati Ciri-ciri ibadur rahman Ciri-ciri ibadur rahman Hamba-hamba ar-rahman Hamba-hamba Allah yang sejati Di antara ciri-cirinya adalah Walladhina layashhaduna zura Yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan Tidak menghadiri az-zur Wa idha marru billagwi marru kirama Dan Ketika mereka melewati al-lagwu, melewati az tersebut, mereka melewati dengan kirama, melewati dengan penuh kewibawaan, penuh kehormatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang pakar tafsir, yang Rasulullah SAW doakan dia agar paham ilmu tafsir yang tentunya doa Rasulullah itu pasti makbul. Yang menunjukkan bahwasanya Tafsir Ibnu Abbas ini ya muqaddam lebih didahulukan. Tafsir beliau lebih didahulukan. Beliau menafsirkan bahwasanya bahwasanya azzur artinya adalah aiyadul kuffar. Hari-hari perayaan orang-orang non muslim. Hari-hari Id, hari-hari Id Perhatikan bahwasanya makna alaid, alaid adalah secara bahasa artinya hari di mana orang-orang berkumpul, hari di mana-mana orang berkumpul, yang itu biasanya berulang terus, berulang, rutin. Ini maknanya alaid. Maka apapun itu kalau di situ orang-orang biasanya berkumpul ya kemudian dia bersenang-senang. Kemudian sifatnya berulang terus, maka itu id. Hari raya. Hari raya. Baik itu namanya hari ibu, baik itu namanya hari kemerdekaan, baik itu namanya hari apa hari bapak, hari misalnya hari anak atau hari semua itu id, aid. Karena orang-orang ngumpul di situ melakukan sesuatu Karena sebab hari tersebut Kemudian berulang setahun sekali Setahun dua kali ini Eid. Maka kalau ada Eid Dan itu bukan berasal dari Islam Berarti ini Eid Kufar A'yadul Kufar Ibadur Rahman Hamba Allah yang Hamba Ar-Rahman yang sejati Hamba Allah yang sejati Tidak menghadiri A'yadul Kufar Tidak menghadiri hari Eid orang kafir Kata Ibn Abbas tadi azzur dalam ayat surat al-furqan ayat 72 itu artinya aiadul kuffar, hari-hari perayaan orang kafir. Dan perhatikan ayat ini, dalam ayat ini dikatakan alladzina la yashhaduna azzura, yang tidak melihat, yang tidak menghadiri. Di antara makna syahida itu melihat. Juga di antara makna syahida artinya menghadiri. Ya sebagaimana dalam surah tentang puasa faman syahida minkum syahra falyasumhu barang siapa yang syahida syahida artinya hadir tidak sedang safar di hadir ada tidak sedang safar syahida artinya di sini hadir maka di sini orang beriman yang sejati tidak melihat dan juga enggak hadir di hari perayaan orang-orang non muslim bahkan tidak hanya itu nggak cuman nggak melihat nggak cuman nggak hadir. Ida marubil lagwi maruki raman. Kalau dia melewati sebuah lagun hal yang sia-sia dan perayaan orang kafir itu masuk lagun masuk yang sia-sia. Dia maruki kiraman Dia lewat dengan berwibawa. Nggak melewatin perayaan orang kafir tapi masih ngintip-ngintip. Ya, masih pengen melihat. Dia enggak ngelihat sih, enggak datang. Tapi masih dari jauh ngintip-ngintip kepengen melihat. Enggak, enggak demikian, tapi dia lewat dengan berwibawa. Dia menunjukkan izzah dia menunjukkan wibawa bahwasanya Islam itu tinggi. Islam enggak perlu kepada perayaan orang kafir. Ya. Islam itu tinggi, kafir itu rendah. Enggak perlu kita kepengen segala untuk melihat. Enggak perlu ngintip-ngintip. Enggak perlu nyoba-nyoba ya nggak perlu penasaran maru kiraman lewat dengan berwibawa maka demikian seharusnya sikap kita terhadap perayaan perayaan ya perayaan tahun baru perayaan natal anggap saja hari-hari tersebut sebagaimana hari hari biasa ya nggak perlu kita ikut-ikutan bakar petasan ikut-ikutan bakar jagung ikut-ikutan bentuk-bentuk ya, merayakan yang lain ini berarti bukan marruqiroman. Ya. Bukan lewat dengan berwibawa tapi lewat tapi masih nginting-ngintip sedikit. Masih delik-delik, masih pengen lihat penasaran. Kemudian yang ke-6. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, pemimpin dan orang kepercayaan. Ya, dalilnya tadi sudah kita sebutkan bahwasanya dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang kita untuk menjadikan orang kafir sebagai awliya, sebagai wali. Dan diantar makna wali adalah orang dekat, teman dekat, ya sahabat, kemudian orang kepercayaan, pemimpin, dan seterusnya. Namun bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang non-Muslim. Yang tidak boleh adalah menjadikan dia teman dekat. Sahabat karib, sahib Teman dekat, khalil Sebagaimana uh, Nabi S.A. bersabda uh, Ad-dinu uh, uh, Seseorang itu Ma'adini khalilihi Seseorang ya. itu Ma'adini khalilihi Seorang itu bersama, bersama agama temannya. Seorang itu bisa dilihat dengan melihat agama temannya. Di sini menggunakan kata-kata Khalil. Nah, di ini Khalil. Dan Khalil ini adalah tingkat hubungan yang paling dekat. Khalil. Makanya Nabi Ibrahim itu Khalilullah Allah. Ya, tidak semua Nabi diberi predikat Khalilullah Hanya dua. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW menunjukkan Khalil ini tingkat kedekatan yang sangat dekat teman dekat Khalil. Nah yang dilarang dijadikan dari orang kafir untuk kita adalah Khalil orang Muslim nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai Khalil sebagai teman dekat dan juga diantara makna uliannya Khalil teman dekat. Adapun kalau teman saja teman biasa ya, teman kerja teman kuliah Tetangga kos -kosan. Teman tetangga kos-kosan Teman kos-kosan tidak ada masalah ya. ya karena Tadi hukum asal muamalah itu Boleh kerja Jual beli Belajar bareng kan muamalah Hukum masa muamalah boleh Yang enggak boleh adalah menjadikan dia sebagai khalil Teman dekat ya Teman jalan bareng ya, Teman curhat Teman konsultasi Yang sangat dekat hubungannya Ini tidak diperbolehkan Kemudian yang ketujuh Tidak boleh seorang muslimah Menjadikan lelaki non muslim Sebagai suami Tidak boleh seorang muslimah Menjadikan lelaki non muslim Sebagai suami Allah Ta'ala firman Dalam surat al Mumtahanah ayat 10 Fain alim tumuhunna mukminatin fala tarji'uhunna ila al jika kalian mengetahui bahwasanya wanita-wanita tersebut benar-benar sudah beriman maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada kekufuran lahunna halallahum wa lahum yahullunlahun tidaklah mereka halal ya lahunna halallahum tidaklah mereka itu halal bagi kalian Dan tidaklah kalian itu halal Bagi mereka ya, Artinya Seorang wanita Muslimah tidak boleh menjadikan Seorang lelaki Non muslim sebagai suaminya Ya gak boleh suaminya kafir Istrinya muslim Gak boleh, tapi kalau sebaliknya Kalau e, Suaminya muslim Istrinya ahlul kitab Itu dibolehkan. Tak boleh laki-nya kafir, istrinya muslim. Tapi kalau sebaliknya laki muslim, istrinya ahlul kitab maka dibolehkan. Kenapa? karena arjalu kawamu nahlan nisa, arjalu kawamu nahlan nisa. Para lelaki itu adalah mimpin bagi para wanita. Para ulama alih tafsir Maksudkan bahwasannya ayat ini terkait dengan Rumah tangga Dan kepemimpinan dalam Pemerintahan Artinya Laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga Dan pemimpin dalam pemerintahan Ya kalau misalnya pemimpinnya itu non muslim Ya bagaimana Bisa e, istrinya Menjalankan Islam Dengan baik kalau suaminya non muslim bagaimana istrinya bisa menjalankan dengan baik ya, Nanti malah disuruh untuk melakukan kekufuran kufuran Malah disuruh untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran Sedangkan kalau pemimpinnya muslim Sedangkan yang dipimpinnya itu istrinya Pahlu kitab Maka dia bisa diarahkan untuk ya, Menjalankan Yang baik-baik Bahkan bisa diarahkan untuk masuk islam Kemudian yang ke-8 tidak diperbolehkan pergi ke negeri non-Muslim tanpa kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari un. saya berlepas diri, Mingkul Muslimin, mingkul Muslimin, yuki mubayin al musyrikin yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik." Hadis Sahih Rwayid Abu Dawud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri. Anak bari, saya berlepas diri. Saya nggak mau berhubungan. Saya nggak mau nganggep. Siapa orang-orang yang orang-orang Muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang Mushriq? Nah, itu tidak boleh kita tinggal atau safar ke negeri non-Muslim. Pada asalnya nggak boleh. Syekh Muhammad bin Salih Thaemin dalam Syalah tala usul Beliau menjelaskan. Safar ke negeri non muslim Baru dibolehkan kalau memenuhi dua syarat Atau memenuhi tiga syarat Ini Safar Safar ke negeri non muslim Boleh asal Memenuhi tiga syarat Yang pertama Hendaknya dia punya ilmu Hendaknya dia punya ilmu yang cukup Untuk bisa mempertahankan imannya Pertahankan akidahnya Yang pertama Itu yang kedua hendaknya dia memiliki kualitas agama yang cukup sehingga dia bisa menahan diri dari syahwat. Ya dia merasa kuat untuk menahan syahwat karena di negara non Muslim orang buka aurat, orang melegalkan zina, ya, orang melegalkan homoseksual, orang musta'an, ya. mereka melegalkan diskotik-diskotik. Uh, Pokoknya semua hal yang mengandung syahwat, Maka kalau orang mau safar ke negeri muslim Harus kuat Harus punya mental yang kuat Dalam menghadapi syahwat Yang ketiga Dia benar-benar memiliki kebutuhan Untuk safar ke negeri muslim Benar-benar butuh Bukan sekedar jalan-jalan ya Bukan sekedar iseng ya Bukan sekedar uh, Memenuhi checklist Daerah yang belum kita kunjungin ya, Kadang orang Sebelum mati harus mengunjungi tempat ini ini ini, ini. Di antaranya negeri-negeri non Muslim. Gak sekedar seperti ini, ini nggak boleh kalau cuma sekedar demikian. Cuman iseng-iseng, cuma jalan-jalan. Iseng -iseng, harus benar-benar butuh. Mau belajar misalnya, yang ilmu-ilmu tersebut tidak ada di negeri-negeri negeri Muslimin, atau ada, ada pun biasanya kurang kurang mantap ilmunya ilmu kedokteran ya ilmu teknik di negeri muslimin ada cuman kurang mantap maka ada kebutuhan untuk belajar di negeri non muslim ini ada kebutuhan nggak masalah selama dia bisa menjaga imannya bisa menjaga dari syahwat kemudian kalau untuk tinggal tadi untuk safar untuk tinggal di negeri non muslim syaratnya dua dijelaskan oleh Sheikh Usaimin dalam syarat Rasatil usul Syarat yang pertama Dia harus merasa aman Dengan agamanya Dia merasa ketika tinggal di negeri non muslim ini Dia bisa menjaga Status islamnya, dia tidak terpengaruh Oleh agama-agama selain islam Kemudian syarat yang kedua Dia harus yakin bahwasannya dia tidak dihalang-halangi untuk melakukan syiar-syiar Islam, untuk menjalankan syiar-syiar Islam. Ya, dia dibolehkan untuk sholat dia dibolehkan untuk puasa. Ya, dia dibolehkan untuk ya, pakai jilbab dan seterusnya. Kadang misalnya ada orang yang awalnya dia warga Amerika misalnya. Awalnya non-muslim, udah masuk Islam. Apakah dia harus keluar dari Amerika? Ya, jawabannya kalau dia bisa memenuhi dua syarat ini enggak harus boleh dia tinggal di sana selama dia e, masih bisa mempertahankan keislamannya, selama dia masih diberi Kebebasan untuk menjalankan agamanya. Namun kalau dia dipaksa untuk masuk agama selain Islam, atau dia dihalang-halangi untuk sholat, dia halangi untuk puasa, dilarang untuk puasa, maka ketika itu dia dituntut untuk hijrah dari negeri tersebut. Kemudian yang kesembilan, Tidak diperbolehkan Memuliakan non muslim Tidak diperbolehkan untuk Memuliakan non muslim Memuji-muji Melulukan, meninggikan non muslim Walaupun mungkin dalam hal duniawi Dia memang Lebih superior misalnya Ada orang kafir yang pinter Main bola, orang kafir yang pinter Marketing, orang kafir yang pinter teknik ya, Oke okay, kita akui Cuman kita gak usah muji-muji Ya. Di antara dalilnya ya Suatu surat Yang mungkin kita semua insyaallah hafal semua Yang dalam surat Al-Bayyinah Ya bahwasanya Allah subhanahu wa'ala Mengatakan Inna ladhina kafaru min ahli kitab Wal musyrikin Fi nari jahannam akhalidina Fiha ulaikahum Syarrul bariyyah Orang-orang yang kafir kepada Allah Baik di ahli kitab dan orang-orang musyrik Mereka ada di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya Mereka itu syarrul bariyah Seburuk-buruk makhluk Allah katakan mereka seburuk-buruk makhluk Kita malah muji mereka Kontradiktif berarti sama Allah Allah mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk Eh kita malah muji dia Malah menengihkan dia Malah mengalulukan dia Kita bertentangan dengan Allah Kemudian yang ke sepuluh tidak boleh makan sembelihan non-Muslim yang selain ahlul kitab. Sembelihan non-Muslim yang selain ahlul kitab, yaitu kaum wathani penyembah berhala, kaum pagan, ya, yang menyembah nenek moyang, ya, dan pokoknya semua yang selain Yahudi dan Nasrani. Ya Allah Ta'ala firman dalam surat Al-An'am Ayat 11-21 Wa la ta'kulu Janglah kalau memakan Mimma lam yudhkurismallahi alayh Daging-daging Sembelihan yang tidak disebutkan Nama Allah ketika menyembelihnya Wa innahu lafis'un Sungguh itu merupakan Sebuah kepasikan Kemudian Yang ke tidak Tidak boleh Memberikan salam terlebih dahulu Kepada non muslim Ya nabi sawas yang bersabda Lakabda'u al-yahudawla nasara Assalam Yanglah kalian lebih dahulu Memberikan salam kepada Yahudi dan Nasrani Hadis sahih ruwet muslim Yang kedua belas Tidak boleh memitakan ampunan Bagi non muslim yang sudah meninggal Tidak boleh memitakan ampunan Bagi non muslim yang sudah meninggal kita persingkat saja ya, Jadinya yang tadi dalam surat At-Taubah ayat 113 Nanti bisa dicek lagi Kemudian yang ketiga belas Tidak boleh dimakamkan Orang non muslim Tidak boleh dimakamkan bersama Kaum muslimin dalam satu Pemakaman Ya disebutkan dalam al mawsuah Al-Fikhiya Al-Quitiyya Ittafaqa al-ulama Ala'annahu yahrumu dafnu al-muslim fi maqbaratil kuffar Para ulama bersepakat, latih kan ulama sepakat Bahasanya tidak boleh seorang muslim dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir wa aksuhu dan sebaliknya orang kafir dimakamkan di pemakaman kaum ke muslimin illa lidharuratin kecuali darurat Kalau darurat ya gimana lagi? Ya ad-daruratu tubihul mahdzurat Darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang terlarang Ya kalau misalnya sudah sempit nggak ada lahan lagi adanya campur dengan non Muslim ya sudah gimana lagi. Kemudian tidak boleh menjadikan orang non Muslim sebagai saudara, nah, tidak boleh menyebut mereka saudara. Ya dalilnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kelima belas tidak boleh menzolimi non Muslim. Nah ini walaupun tadi Ya 1 sampai 14 ya, Nampaknya seperti ofensif Seperti ofensif kepada non muslim Namun perlu diperhatikan Kita juga tidak boleh menzolimi non muslim Karena zolim itu Hukumnya haram secara mutlak Kepada siapapun Bahkan kepada hewan sekalipun Tidak boleh zolim Apalagi kepada manusia Walaupun dia orang kafir Ya Karena zalim adalah perkara yang haram secara mutlak. Ya Allah Ta'ala firman dalam sebuah diskusi qudsi, "Ya ibadi, ya haram tudzalmu 'ala nafsi, fala tadzalumu." Wahai hamba-hamba-ku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Maka, "waj'altuhu bainakum muharraman." Dan aku telah jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, antara sesama kalian. "Fala tadzalumu." Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Enggak boleh saling mendzalimi. Zalim nih hukumnya haram secara mutlak. Mana juga Nabi sallallahu bersabda, "Ittaqu <tied up> da'watal madlum wa kafiran." Fa dunahu wa fa innahu hijabun. Hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi, wa kafiran. Walaupun dia orang kafir kata Nabi. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. boleh zalim kepada orang kafir. Zalim artinya berbuat hal yang tidak pada tempatnya, yang melebihi batas. Termasuk melukai, membunuh, mencuri, enggak boleh terhadap orang kafir. Melukai orang kafir, membunuh, mencuri, ngebom, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kecuali yang masih Sesuai batas yang ada haknya Orang kafir Membunuh orang muslim Maka dia berhak untuk dikisos Berhak Untuk dilukai dikisos ya, Namun yang yang melakukan Ini tentunya pemerintah bukan sembarang orang Kemudian yang ke 16 yang ini masih ada kaitannya Tidak boleh menyakiti atau mengganggu orang kafir Yang dijamin keamanannya oleh Pemerintah muslim atau yang sedang dalam perjanjian damai atau kafir zimmi. Ya, Nabi sallallahu besabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka apa, akib apa akibatnya lam yarih ra'ihatal jannah? Dia tidak mencium bau surga. Padahal ini menunjukkan ini dosa besar. Semua dosa yang disebutkan dalam dalil yang disebutkan ancamannya di akhirat berupa neraka atau berupa tidak masuk surga. Berarti ini masuk dosa besar. Membunuh orang kafir walaupun yang orang kafir. Ini orang kafir bukan orang muslim. Namun dia ada perjanjian dengan kaum muslimin. Kalau dibunuh maka lam yarih raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Ya maka Ya Walaupun kita benci kepada orang non muslim Kita benci kepada orang kafir Kita tidak boleh wala Kita tidak boleh tersyabuh Kita tidak boleh memberikan selamat hari raya Kita tidak boleh menghadir hari raya Tetap kita juga tidak boleh menzolimi mereka Melukai mereka tidak boleh Ini beberapa perkara yang tidak diperbolehkan kepada non muslim Sekarang ini kita percepat Perkara-perkara yang diperbolehkan Terhadap non-muslim Yang diperbolehkan Yang pertama Diperbolehkan bermu'amalah Dan bergaul secara umum Dengan non-muslim Diperbolehkan bermu'amalah Dan bergaul secara umum dengan non-muslim Kerja, belajar Bisnis, jual-beli, buat tetangga Kemudian uh, Safar bersama Makan bersama, ya kerjain tugas bersama, ngejain skripsi bersama, nggak ada masalah. Ini semuanya muamalah, al-Aslufil Muamalah, al-Ibaha. Hukum asal muamalah itu mubah-mubah saja. Dan juga Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang-orang kafir, ya. Dan sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW pernah menyewa seorang kafir dari Bani ad -Dail. seorang kafir dari Bani ad sebagai penunjuk jalan Nabi menyewa orang tersebut sebagai penunjuk jalan berarti ini muamalah, bisnis sewa menyewa ya, jual beli jasa boleh, Nabi juga berjual beli jasa dengan orang kafir, Ya tidak setiap ya uh, Bukan berarti setiap ketemu orang kafir kita kita lukai kita kita pelototin kita tonjok atau kita ini enggak buktinya Nabi bermuamalah sama ya, orang kafir Or, ada orang kafir malah Nabi ajak bisnis ya berarti bukan berarti kita, kalau kita benci pada orang kafir setiap ketemu kita pelototin setiap ketemu kita uh, uh, dorong atau kita tonjok atau kita lukai enggak enggak, enggak mesti demikian. Walaupun tetap rasa benci alas tetap ada Ya Bermuamalah Bergaul Boleh dengan orang kafir Kemudian yang kedua Boleh berjual beli dan menggunakan produk Orang kafir Boleh berjual beli Dan menggunakan produk orang kafir ya. Aisyah Anha, Umul mu'minin Beliau mengatakan Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtaroo ta'aman min Yahudin ya ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahana min hadidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara min ajalin dengan cara di kredit dan beliau pernah menggadaikan Baju besinya kepada orang Yahudi Dan Nabi Sosar Meninggal dalam keadaan Baju besinya masih tergadai Kepada orang Yahudi tersebut Ini menunjukkan apa? Ini hadis Sahih Ruwayat Bukhari Ini menunjukkan apa? Nabi pakai produk Orang Yahudi, makanan Produknya orang Yahudi, makanan Nabi pakai Kemudian Nabi juga berbisnis dengan orang Yahudi Dengan mengadaikan baju besinya Ya berarti menggunakan produk orang kafir tidak masalah selama produknya enggak bermasalah, produknya halal, ya bukan sesuatu yang mengandung maksiat, ya, kok masalahnya boleh? Maka tidak benar Sebagian orang yang katakan, kamu e, bilang benci orang kafir, bilang tidak mau berwala, ya, berbarokah kepada orang kafir, tapi kamu pakai Facebook, ya, pakai internet, pakai ini, ya. ni boleh? Asal saja pakai produk orang kafir, walaupun tetap kita tidak boleh tasabuh, tidak boleh wala, tetap harus baroah. Tidak ada masalahnya, tidak ada kaitannya tasabuhnya tetap. Ya, pakai produk orang kafir ini masalah beda lagi. Tasabuhnya tetap terlarang, maksudnya pakai produk orang kafir ini masalah beda lagi. Kemudian dibolehkan berbuat ihsan secara umum kepada orang kafir berbuat baik kepada orang kafir dibolehkan. Ya. dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala firman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din." Allah tidak melarang terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Walam yukriyukum indiarikum dan tidak mengeluarkan kalian dari daerah dari negeri negeri kalian anta barrohom watokseto ilaihim kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka boleh berbuat baik kepada non muslim, ngasih hadiah, ya ngasih uang, ngasih sedekah gitu ya, ngasih makanan atau membantu dia bawakan barang dia atau memperbaiki barang dia yang rusak boleh Sebagaimana juga dilakukan oleh para sahabat oleh Nabi dan para sahabat mereka membagikan tetangganya yang Yahudi makanan ya, bagikan hadiah kepada tetangganya yang yang kafir Berupa hadiah-hadiah Mereka juga melakukannya Sehingga boleh kita berbuat baik kepada non muslim secara umum Mungkin ada yang mengatakan Tadi katanya suruh benci Suruh Perlawanan, permusuhan Dan kebencian Ini kok malah Dikatakan boleh berbuat baik Apakah ini gak kontradiktif Jawabannya gak kontradiktif Kita benci karena satu hal Dan kita berbuat baik karena satu hal yang lain Sebagaimana mungkin ibu-ibu ya. Ya insya Allah ibu-ibu sering benci sama suaminya. Ibu-ibu sering benci, jengkel sama suaminya. Tapi karena dia ingat bahwasanya seorang istri harus, harus taat sama suaminya. Harus melayani suaminya. Dia tetap lakukan. Dia tetap menaati suaminya. Dia tetap bikinkan makanan buat suaminya. Mencucikan baju suaminya. Padahal lagi jengkel sama suaminya. Ya ini bisa terjadi kan seperti itu, benci tapi tetap berbuat baik kepada suami. Maka dengan orang kafir demikian kita benci karena dia berbuat syirik merendahkan Allah, menghina Allah. Tapi kita juga boleh berbuat baik karena hal yang lain. Ya apalagi kalau itu dalam rangka supaya dia masuk Islam. Yes, ya, bagi sebab hidayah bagi dia untuk takliful kulo, yang menggait hati dia supaya dia tertarik pada Islam. Kita benci pada dia karena satu hal, tapi kita, kita berbuat baik kepada dia karena hal yang lain. Itu sangat-sangat mungkin. Kemudian yang keempat, boleh memakan makanan non-daging hasil olahan non-muslim dari orang kafir secara umum. Makanan non-daging hukum asalnya boleh. Mau dari orang kafir ahlul kitab ataupun penyembah berhala. Kalau itu non daging enggak ada masalah selama makanannya halal. Roti kue permen ya ini enggak ada masalah yang mau yang bikin orang Nasrani, orang Yahudi atau menyembah berhala karena ya al-ashlu fil athimah al-halu. Hukum asal makanan itu boleh. Kemudian yang kelima, boleh makan daging sembelihan ahlul kitab. Lagi sembelihan ahlul kitab Hukumnya boleh. Daging sembelihan orang Nasrani, daging sembelihan orang Yahudi, hukumnya boleh dimakan, walaupun dia tidak, tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah Taala firman: Al-Yumaa Uhlalakum Al-Tayyibat. Pada hari ini telah halal bagi kalian makanan-makanan yang baik. Watu'Amul dari Nabiul Kitab dan halal juga makanannya daging sembelihannya Ahlul Kitab. Hailulakum Wata'mak Watu'Amukum Hailulahum. Itu halal bagi kalian dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Jadi sembelihan Ahlul Kitab hukumnya halal. Yang menghalalkan bukan saya tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Yang pertama, dia disembelih dengan cara yang benar. Ya, disembelih di lehernya, bukan di bukan diracun, ya, bukan ditusuk, bukan dilempar. Tapi harus disembelih di, di lehernya. Kemudian dia tidak ketika menyembelihnya tidak menyebut nama sesembahan selain Allah. Ketika menyembelihnya tidak menyebut nama sesembahan selain Allah yang lain. Nama sembahan yang lain selain Allah, cuman dua ini saja syaratnya. Kalau dia tidak menyebut nama selain Allah, maka tetap halal. Ya tidak menyebut nama apa-apa, nyembelihnya diem aja, nggak nyebut nama apa-apa, hukumnya halal. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiallahu anha, ya ada sebuah kaum yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ina kauman yak tu nabilahmi. Ada sebuah kaum yang diberikan daging. La nadi azkaru ismalillahi alaih amla. Yang mereka ini enggak tahu daging ini ketika disembelih disebut nama Allah atau tidak? Fakallah Rasulullah SAW. Samaullah alaihi wakuluh. Kata Rasulullah. Ketika kamu makan, bismillah aja Kemudian makan Hadis ini suha'i ruwait Bukhari Perhatikan Kata orang yang nanya ini Ini ada daging Rasulullah Daging ini saya gak tahu Waktu disembeli ini disebut nama Allah apa enggak Kata Nabi Apa? Samum maha fakulu. Pas kamu makan Baca bismillah Kemudian makan aja gak apa-apa Halal Kata Syaikh ya ini menunjukkan bahwasanya kalau yang menyembelih ahlu kitab tidak disyaratkan harus menyebut nama Allah. Cukup nanti ketika makan baca Bismillah, kemudian halal. Karena dalam tadi surat Al Maidah, ya Allah menghalalkan sembelihan ahlu kitab secara mutlak, tidak disyaratkan ini dan itu tidak. Allah bolehkan secara mutlak. Kemudian yang ketujuh dibolehkan. Terhadap orang kafir bersentuhan kulit Bersentuhan kulit Atau uh, tadi yang ke Lima Yang keenam ke Dibolehkan seorang lelaki muslim Menikahi wanita ahlul kitab Dalam surat Al-Ma'idah ayat lima Allah ta'ala firman Al-Muhsanatu minal mu'minat Wal-Muhsanatu minal ladina utul kitab wanita-wanita yang muhsan yang bisa menjaga kehormatan mereka baik dia dari kaum mukminat ataupun dari wanita yang al-ladzina utul kitab ahlul kitab min qablikum sebelum kalian idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musaaffihin fala wala muttakhidziina aghdhan dibolehkan kalian menikahi mereka bila kamu sudah membayar mas kawin bagi mereka dan gairah musafihin bukan maksudnya untuk berzina dan bukan untuk menjadikan gundik-gundik. Uh, ya ini surat ayat ini menunjukkan bolehnya kita menikahi ya maksudnya kita ini maksudnya laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab. Boleh menikahi ahlul kitab. Ini sekedar boleh. Boleh bukan berarti harus atau sunnah tidak? Sekedar boleh saja ya namun yang lebih utama tentunya cari mu'minat yang mu'min yang solehah ya mu'minat yang solehah masih banyak masih banyak yang ngapain malah nyari nyari yang ahlu kitab kemudian yang terakhir dibolehkan bersentuhan kulit dengan orang non muslim salaman ya. sentuhan kulit boleh adapun ya eh, Surat At Taubah ayat 28 yang di situ disebutkan faariduan faariduan hum fa inhum rijisun hendaknya kalian aaridu berpalinglah dari mereka karena mereka itu rijis mereka itu najis para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya najis najis di sini artinya najis secara maknawi secara konotatif bukan najis badannya bukan najis jasadnya tapi yang najis adalah akidah mereka keyakinan mereka, itulah yang najis ya adapun badan mereka itu sebagaimana benda-benda lain yang ada di bumi ini sebagaimana tanah, sebagaimana karpet kertas ya. sebagaimana dinding, hukum asalnya suci al, al aslu fil asya at tahur, hukum asal segala sesuatu itu suci masuk badan orang kafir, suci Ya, kalau kecuali kalau di badannya ada najis, ya, baru itu baru, baru dikatakan najis. Sehingga boleh bersentuhan dengan non muslim. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Kita baca beberapa pertanyaan dan karena waktunya terbatas, mungkin tidak semua kita baca. Yang sesuai topik saja, ya, insyaallah. Ustaz bagaimana dengan pemboik pemboik pemboik Pemboikotan produk makanan Milik orang kafir Yang sekarang tersebar Dengan dalih Hasil penjualannya digunakan Untuk musuhi kaum muslimin Pemboikotan Ada dua macam Pertama pemboikotan yang sifatnya pribadi Yang kedua pemboikotan yang sifatnya menyeluruh Kalau pemboik Pemboikotannya itu sifatnya pribadi ya Seseorang milih Untuk makan makanan A enggak mau makan makanan B ya itu terserah ya hukum asal makanan mubah mubah artinya boleh iya boleh enggak gitu. kalau sifatnya pribadi terserah itu pilihan Anda kalau mau memboikot suatu produk tertentu untuk diri sendiri enggak ada masalah enggak ada masalah kalau pemboikotan yang sifatnya menyeluruh menyeru, menyeru orang untuk memboikot suatu maka ini harus dengan Koordinasi dari Ulil Amri dari pemerintah, ya harus dengan koordinasi dari Ulil Amri, ya dan ini difatwakan oleh sebagian ulama, sebagian Syaibani juga bolehkan pemberiikan yang demikian, pemberiikan produk-produk non-Muslim yang mereka ini jelas-jelas memerangi -jelas kaum Muslimin, Syaibani bolehkan demikian, kalau ada maslahatnya maka Ya ini patokannya kalau ada maslahatnya. Maka ini melihat ada maslahat atau tidak. Yang bisa melihat ada maslahat atau tidak atau, ataukah ada mudarat atau tidak, tentunya orang-orang tertentu yang ahli. Oleh karena itu kalau dikoordinir oleh ulil amri maka nanti akan lebih efektif sesuai dengan maslahat dan mudaratnya. Jangan sampai nanti memboikot tertentu disuruhkan ayo boikot produk ini, pasta gigi ini oh ternyata kita semua, semua pasta gigi semuanya produk orang kafir jadi nanti kita gak bisa gosok gigi, mudorot ayo boycott produk sabun ini, Bahwa ternyata semua produk buatan orang kafir produk sabun buatan orang kafir, gak bisa mandi kami melihat maslahat dan mudorot, sehingga kita kembalikan kepada ulil amri kalau misalnya presiden negeri kita mengumumkan, eh boycott produk ini, karena kalau kita boikot maslahat, ya bisa membuat mereka memikirkan ulang action-action mereka. Baru kita boikotnya ini. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam di depan forum umum yang di sana terdapat orang non Muslim juga? Ya dijelaskan oleh Syekh Khalid Al Muslih dalam salah satu fatwanya, kalau itu eh, mayoritasnya di situ orang Muslim maka boleh. Kalau mayoritasnya orang non Muslim maka tidak boleh. Kalau tidak jelas maka boleh. Dulu saya memiliki sahabat dekat non Muslim dan sampai sekarang masih berteman dekat walaupun kita berbeda kampus. Bagaimana hukumnya? Dan apabila dia menikah, apakah kita boleh menghadiri pernikahannya? Apakah kita boleh berkunjung? Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, seorang itu madi ma nih kali nih. Seorang itu dilihat berdasarkan agama temannya. Kalau Agama temannya itu buruk, maka dia bisa jadi buruk. As sahib, sahib, sahabat itu bisa narik. Kalau agama temannya itu baik, maka dia bisa jadi baik. Nah, kalau agama temannya non Muslim, takutnya entar jadi non Muslim juga. Oleh karena itu jangan ya jadikan dia teman dekat. jadikan teman biasa saja. Ya jangan putuskan pertemanan, jangan karena bisa jadi dengan pertemanan itu dia bisa mendapat hidayah Islam namun jangan jadikan dia teman dekat, teman curhat, ya, teman konsultasi, ya kemana-mana bareng, jalan bareng, ya terus sangat intens ninya uh, interaksinya jangan, ya cari orang-orang yang dekat, orang wanita-wanita yang soleh, akhwat-akhwat yang soleha, cari teman-teman yang dekat, sahabat karib dari yang solehah, yang soleh, nggak hanya nggak hanya muslim tapi yang soleh juga Bahkan ya, muslim pun Kalau dia fasik, ahli maksiat Jangan, jangan jadikan teman dekat ya Cari teman dekat yang Soleh, yang soleha Ya namun bagaimana Berkunjung ke tempatnya boleh Berkunjung itu perkara, perkara muamalah Ya namun jangan sering-sering ya Kalau sering-sering nanti jadi sahabat dekat nah, Seketak berkunjung Biasa boleh Kemudian bagaimana hukum datang Ke pernikahannya Ya, uh, di Syekh al Dalam dan maju fatwanya, hukumnya tidak boleh datang ke pernikahan non-Muslim. Kecuali kalau di sana dia bisa mendakwahkan. Ya, kalau ada maslahatnya, dia bisa mendakwahkan nah, dia bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam, ke dalam Islam. Ya. Maka baru boleh datang. Tapi kalau cuma datang, nggak mengapa-in, nggak dakwah. Tidak ngajak masuk Islam, maka tidak boleh Bolehkah seorang muslim menjawab Salam dari non muslim Ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Ada so ada non muslim yang Salam kepada beliau Maka beliau menjawab dengan Waalaikum Kanon muslim Salam kepada beliau, maka kita menjawab Waalaikum Jadi boleh menjawab salamnya dengan Cara demikian, kita jawab dengan Waalaikum Ya demikian kita bahas pada kesempatan Kali ini, semoga manfaat Semoga menjadi ilmu Yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Kita cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh